ada suatu kekuasaan yang masuk pada diri kita. Jadi gini, di tengah orang e, ber, ketika kita berada di dalam sebuah kesulitan yang sangat dahsyat, orang melihatnya itu luar biasa hebatnya. Tapi ada orang-orang yang dia merasa tenang, ngadepin itu semua, gitu ya. Anak sakit, dirawat di rumah sakit, suami stroke, gitu ya, mertua mau meninggal sakarat, gitu ya. Nah, kemudian itu kan kalau dilihat tuh ini banget ya merawut harus merawut gitu kan ya Allah suami struk anak masuk rumah sakit mertua syakarat gitu kan ya Allah gitu kan nah kira-kira itu mengerikan nggak bu? Iya iya. Tapi ada orang yang Gini, aku harus apa dulu ya? Oh iya okelah okay Ya, Yang dia urusan gitu kan gitu. Aku pikir ini anak nih karena anak itu kan future oriented ke depan gitu kan. Ya, gimana yang stroke ya stroke biarlah itu juga yang pentingnya anak kan gitu jadi dia fokus ini dulu setelah ini beres masuk ke sini yang syakarat sudah dikuburkan jadi apa namanya -nama terorganis ya terorganis <coughs> kan ada yang gini. aduh jadi aku gimana ya jadi gimana? Aku juga nggak ada. Nah ya. kan gitu, ada kan ya gitu. Iya. Nah, nah. Kalau ya itu tadi kayak bagi, sebenarnya manusiawi ya. Kalau kita kalau ada masalah gitu, kita jadi semakin kayaknya aduh acar adut gitu ya, ya. semau gitu pikiran kita hati juga nggak tenang, nggak tenang. Untuk kita supaya kita langsung dapet masalah, tenang. Alhamdulillah, ada zikirnya gitu pak, nggak oh. ada apa sih yang pertama? Terus ya, kita oh, supaya ini supaya tenang ngadepin masalah hmm. gitu. Begini, pertama tarik nafas yang tenang. E. Hmm. Jadi ya, SMS sayang-sayang e -e -e. suami ya. Yeah. Jadi Itu. jadi begini ternyata ketika kita menarik nafas, pasokan oksigen ke otak tuh bagus. Keluarkan lagi tarik nafas lagi. Berwudhu, berwudhu, ya. sholat syukur berwudhu. Biasanya jiwa kita tuh tenang oh aku harus lakukan ini lakukan ini lakukan ini gitu nah persoalannya siapa yang menggerakkan hati kita berudu sholat nah itu al-muqmin Allah yang memberikan eh, ketenangan pada seseorang gitu jadi eh, ada orang-orang yang memang eh, hidupnya itu menjadi tenang karena yaitu dia banyak mendekatkan diri pada Allah. Dia juga belajar belajar perintah-perintah Allah. Karena begini, <coughs> al-mu'min itu kan sumber al-mu'min, sumber ketenteraman itu Allah. Maka kita harus banyak belajar dari kitab suci yang Allah turunkan. Saya hmm. begini deh, ibu-ibu di sini kalau beli handphone, ya, merak X gitu, nggak boleh nyebut nama, ya. nggak, boleh. nggak boleh, merak X. Ya. Misalnya merak Qiu Qiu kan nggak ada, paling merak Qiu Qiu, merak Qiu Qiu. Nah, sekarang menggunakan handphone itu ada trouble dengan handphone itu kira-kira kita, kita harus bertanya kepada produsen handphone itu ya mm -hmm. kalau saya mereknya A tidak bisa itu handphone diselesaikan dengan mencari tahu dari merek B tidak bisa Allah yang menciptakan kita mm -hmm. nah kalau kita ingin mendapatkan ketenangan mm -hmm. maka mencari informasi dari Allah yang Maha mu'min itu Maha memberi ketenangan itu Makanya Allah berfirman Ala lah ma Ingatlah dengan mengingat Allah Maksudnya mengingat Allah itu bukan gini Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah Bukan gitu Jadi dengan mengingat Allah itu apa artinya Baca kitab suci Baca pelajaran-pelajaran yang Allah ajarkan Sehingga nanti kita akan tahu Oh kalau ada ini harus lakukan ini. Kalau begini lakukan ini gitu kan. Istilahnya prosedurnya kita tahu dari mana? Dari firman-firman Allah dan Allah lah e, al mumin yang memberikan ketentraman. Jadi Allah Maha tahu hmm. apa sebenarnya ya. yang bikin manusia tenteram. Itu Allah Maha tahu gitu maksudnya. Baik. Pak Am, nanti kita akan lanjutkan ya ibu ibu juga mungkin ada yang mau bertanya Seperti dulu pertanyaannya Nanti saya akan kasih kesempatan selama segmen ini Karena itu, Pak Bisa Jangan kemana-mana Titian Qobu akan kembali setelah yang satu ini Insya Allah Selamat kembali lagi di Titian Qobu Kita masih membahas salah satu asma'ul Husna Yaitu Al-Muqmin Dan pada kesempatan ini Langsung saja saya memberikan Kesempatan pada ibu-ibu yang hadir di sini Untuk memberikan pertanyaan Silakan ibu Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya, Bu Dedek. Pengenat ya. bertanya, apakah benar Allah tidak memberikan nikmat keamanan dunia tapi juga di akhirat? Iya. Iya. Okay. Pertanyaan yang bagus. Iya. Apakah Allah akan memberikan tidak hanya, tidak hanya memberikan di keamanan di dunia, di dunia atau di Sebenarnya gini Bu Dedek ya. Uh, wilayah keamanan Allah itu. Jadi gini, Allah memberikan keamanan, ketentraman itu jelas bukan hanya di dunia, tetapi juga pasti di akhirat. Nah, hanya memang kita harus bagi kehidupan ini pada dua wilayah. Mm -hmm. Kalau kehidupan dunia itu kan mm -hmm. ke kehidupan eh, yang real yang nyata, yang kita rasakan gitu ya. Mm -hmm. Nah, kalau kita berbicara Allah itu Maha memberikan keamanan atau ketenangan ketentraman Berarti secara tidak langsung kita diperintahkan Kalau mau melakukan sesuatu itu tawakal Supaya merasa aman Misalnya ibu-ibu kan dari Bandung ya Bu ya Subhanallah dari Bandung. Ayahnya Jauh tengah malam sih Bandung. <tuk> ya, <betul. tuk> kan siaran setengah lima Betul, tengah 4. Eh, tengah <tuk> lah. malam. Tahajudnya di bis. Nah. Ya, Bu ya. Gini. Ibu, Ibu gini, ibu ketika pergi supaya merasa aman atas. Inilah Allah. Ya Allah, dengan mengucap namaMu, aku bertawakal, ya Bismillahirrahmanirrahim. Lahaulawalaku, tak, aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali atas uh, pertolongan. Dengan begitu tu kita jadi aman, merasa aman. Anakmu, mau sekolah, mau ujiannya terutama. Kan tahu lah, saya juga ibu-ibu yang paling stres kalau anak ujian kan. Ayah sih tidak. Eh betul, ayah itu tenang aja, nonton TV, paling semacam ini, belajar dong mas. Kalau <Singer> ibu bukan hanya belajar dong, nak. Ditungguin. Semua, ya. ya segala macam lah ibu-ibu banget gitu. Nah, bu, ibu kan suka merasa nggak tenang kan ketika anak udah pergi sekolahnya. Ya, iya. ibu supaya merasa aman, minta kepada Yang Maha Pemberi Aman, yaitu Allah. Sholat, duha. Kalau ya semoga anak saya, ya emang dia itu nakal lebih, saya itu lebih nakal dari dia ya Allah. Ya <saat> Saya lebih baik kan gitu Kita ber apa dengan mendoakan Ibu merasa lebih tenang Nah itu yang disebut Al-Mu'min Allah itu memberikan keamanan Nah kita akan merasa aman Dari aman kita jadi tenang Makanya Al-Mu'min itu bisa bermakna Ada yang mengatakan Al-Mu'min itu Maha pemberi keamanan ada juga yang memberikan Maha Pemberi ketentram, ya itu itu juga. Kalau udah merasa aman kan tenang kan, gitu kan, gitu. Jadi kita harus selalu berperasaan baik pada Allah ya, Am, ya. Betul, berperasaan baik dan itu bergantung mm -hmm. e, berdoa. Terus juga menjawab pertanyaan Bu Dede mm -hmm. Tadi ada satu poin lagi, merasa aman itu berkaitan juga dengan istiar. Mm -hmm. Nah, jadi ibu jangan hanya berdoa tapi ada ikhtiar ya. gitu. Jadi orang kalau udah ikhtiar, berdoaana tuh mantap. Misalnya saya mau ujian Aku udah belajar gitu, berdoanya mantap ya. Ya Allah beri aku kekuatan, kecerdasan, kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guruku Tapi saya nyu udah belajar itu tuh pede ya. Tapi kalau gini saya nggak pernah belajar. Ya Allah dalam hati terus, lo nggak belajar gitu kan? Nah jadi kitanya juga jadi nggak. Jadi memang ada unsur Ikhtiarnya harus dilibatkan untuk merujuk bahwa Allah itu maha memberi keamanan. Baik, pertanyaan berikut adalah. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Nama saya Pierre uh, Pertanyaannya begini Pak Ustaz Bagaimana uh, dengan nikmat keamanan bagi seseorang Demi menjaga agamanya Nikmat keamanan bagi seseorang Demi menjaga agamanya, agamanya. agamanya. Oke okay. <coughs> Begini Setiap orang beriman itu Sebenarnya dia wajib menjaga eksistensi agama yang diakininya Wajib hidup Nah, tapi juga selain itu, seorang yang beriman tidak boleh memaksakan agama dirinya akan eksistensi agama orang lain. Jadi gini bu, betapa mulianya Islam ya. Misalnya saya harus menjaga eksistensi agama saya, saya harus meras aman dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Tapi dalam waktu yang bersamaan, saya tidak boleh memaksakan agama saya pada Eksistensi orang -orang agama orang lain Misalnya ada teman saya yang beragama Hindu ya, Walaupun dia di kantor itu bawahan saya Gitu ya Jadi, Saya katakan Kamu kalau mau ingin tetap kerja di saya Harus beragama Islam Itu dalam Islam tidak boleh Karena ada ayat yang mengatakan La Tidak ada paksaan di dalam agama Jadi kalau kita berbicara tentang Bagaimana kita mengamankan eksistensi agama kita Memang pengertiannya dua Pengertian pertama adalah kita sebagai orang yang beriman harus menjaga eksistensi agama orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan diri, ya. Tetapi begitu kita punya keyakinan akan agama kita, kita juga harus membela habis-habisan keyakinan kita, eksistensi agama kita sehingga kita merasa aman dengan keyakinan kita. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya dari dari pertanyaan uh, Ibu si biar tadi adalah Bagaimana nanti supaya kita merasa aman dengan keyakinan kita ya kita tuh merasa aman gitu nah ini ibu walau bagaimanapun merasa aman tenang itu ada kaitan dengan ilmu kita naik pesawat duduk <tuh> duduk duduk kalau kita tahu bahwa itu sebenarnya setiap penerbangan pasti ada ada udara goncangan-goncangan gitu ya gitu ya kita nggak terlalu khawatir gitu ya tidak perlu khawatir hmm. karena ada kaitannya dengan ilmu. Jadi begitu kita tahu ilmunya, kita akan e, lebih tenang gitu. Makanya coba kalau kita bepergian dengan orang yang berilmu, misalnya saya bawa mobil, ya teman saya ini jago urusan permesinan, hmm. ya kita nyaman. Ya. Kita nyaman gitu kan? Begitu. Kek, Kenapa ya Gus? Tenang. Kita malah paling bersih gitu kan? Kita jadi nyaman gitu ya? Gitu. Uh, ibu, saya yakin lah kalau ibu belanja ya ke orang yang bejago belanja. Mm, iya, tenang kan? Demen banget. U udah udah jago belanja kan? Gitu, kemana? Ah, kalau kalem aja gitu ya. Beda lagi dengan belanjanya di mana? Jadi gimana? Akan nah, gitu, iya. tapi kalau gini, kamu, iya, pokoknya kalau nggak ada di sini, di sini, di sini, di sini, kita tenang itu. Ikut, ya, <tuh> ya. Ini ikutannya juga. Ini mau kemana? Sudahlah <tuh> kemana aja. Pokoknya aku tahu kita tenang gitu. <tuh> Jadi ketenangan agama kita itu berkaitan dengan e, seberapa istiar kita memahami Islam. Hmm. Makanya dalam ajaran Islam itu kata Rasul, idz ala robbal hubi amdin khairan fakwahu hidin. Kalau Allah akan memberikan kebaikan pada seorang hamba. Allah tumbuhan semangat dia untuk memahami ajaran agama. Ya. Jadi Allah itu maha memberikan keamanan kepada hambanya ya. dan berkaitan dengan eksistensi keyakinannya itu juga tidak ada, uh, sorry itu ada kaitannya dengan seberapa ikhtiar si hamba itu mempelajari ajaran-ajaran agama. Ya. Ya, ya Insyaallah bisa menjadi sesuatu yang lain ya dengan kita menambah keimanan kita kepada Allah. Iya baik, pertanyaan berikut langsung saja silakan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Yang ya, saya ya, ya. tanyakan, apakah ke, keamanan seseorang itu tergantung kepada keimanan orang tersebut? Iya. Iya. Ya, apakah keamanan seseorang itu tergantung pada iman? Nah, ibu pertama perlu diteliti dulu aman dalam arti apa. Kalau aman misalnya. Jadi ini pengertiannya saya harus bahas dulu. Kalau aman itu dalam keimanan itu akan memberikan keamanan, itu tergantung. Kalau ibu di rumah sendirian, suami enggak ada, anak-anak enggak -anak ada, ibu aja sendiri. Nah, ibu enggak cukup dengan, ah, dengan beriman kepada Allah. Aku yakin aman, tapi itu enggak dikunci. Bisa gitu enggak? Nah, berarti kalau keamanan itu ada yang berkaitan secara duniawi, berarti ilmu duniawi yang dipakai. Ya, ibu makan di rumah sudah ada oh, Cuma gini aja. Ruang belakang. CCTV. Iya, oh CCTV. <laughs> ada CCTV. Ada CCTV kan di rumah ibu. Nah, ibu akan merasa aman. Ini berkaitan dengan aman dalam konteks duniawi. Maka ilmu-ilmu duniawi yang harus ada. Kalau rumah ibu misalnya luas ya. Suami nggak ada pembantu pada pulang ibu tu di rumah sendirian aja di kamar tapi ibu tenang kunci kamar sudah ada, ada ya, tuang belakang oh kunci tuang depan nah gitu kan ibu tenang ya jadi tenang ibu di situ ada ikhtiar duniawi ibu nggak bisa cuma subhanallah walhamdulillah alhamdulillah wallahu akbar tapi semua tidak terkunci Nah, jelas najelah itu itu nah tapi tentu yang kalau yang dimaksud dengan merasa aman di sini adalah kita akan merasa aman tentu saja dari murka Allah pada saat amalan-amalan kita kan katanya begini Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hambanya jadi beristirahatlah untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh sehingga nanti Allah memberikan Perlindungan dan keamanan pada diri kita. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kayak -kebaikan. begini deh. Kalau saya punya mahasiswa ini mahasiswa saya, misalnya ini contoh saya. Ya, ini kan ini guru-guru saya. <laughs> ini mahasiswa saya gitu. Ya, yeah. saya akan memberikan perlindungan pada mahasiswa saya. Tidak ya, pedas banget, biasa-biasa. Tapi anaknya itu rajin gitu ya, tulis rajin udah gitu. Begitu saya keluar dari mobil, dia cepat-cepat datang, "Biar Pak, laptopnya saya bawa bawain sama dia." Begitu di kampus, uh -huh. dia langsung pasang infocus yeah. gitu ya. Saya yakin, sayang, ya, sayang gitu. Uh -huh. Saya bilang karena ah, ini tuh memang enggak terlalu cerdas, tapi saya lihat kesungguhan dia gitu kan. Insyaallah saya akan memberikan keamanan nilai pada uh -huh. dia gitu kan. Nah, maaf kalau saya umpamakan, kalau kita banyak berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik walaupun saya punya kekurangan tapi kan Allah tuh memberikan aman ya Keamanan amanah ya kayak tadi anak tuh sebenarnya enggak pinter-pinter banget tapi kenapa saya luluskan karena saya lihat ternyata dia itu kalau ada apa namanya itu Kera -kera. Oh, acara dia ya, jadi panitia ya. udah gitu tuh dia sosialnya tinggi banget gitu kalau ada makalah yang penting dia fotokopi kasihin teman-temannya gitu jadi teman-temannya udah enggak fotokopi lagi saya karena lihat sebagai dosen Saya sanksi keamanan pada dia nah, gitu tidak puas ya bu ya karena nanti bisa tanya lagi maksudnya <laughs> ya baik pak nanti akan dilanjutkan ya bisa juga kita akan lanjutkan mengenai al bukmun ini tentunya masih di titian kolbu kami akan kembali setelah yang satu ini insya allah Terima kasih pemirsa nih mas Siti bersama kami di SCTV Kobo dan kita masih membahas pemirsa yang Maha memberi keamanan Subhanallah ya kalau tadi Pak Am bilang bahwa yang memberi keamanan itu sama dengan artinya Allah yang memberikan kita selalu merasa aman nyaman tapi kadang kita uh, ini uh, Pak Am, merasa aman nyaman tapi kalau dengan sama manusia kita atau dengan teman gitu tapi kalau kayaknya kalau sama Allah tuh kayaknya butuh. Butuh doa, kayaknya harus sholat gitu. Itu bagi orang yang tidak beriman ya. Nah kalau misalnya kita merasa amannya, nyamannya dengan seseorang gitu, berarti kan kita menuhankan seorang itu ya, Pak Amir. Nah kalau supaya kita tidak terjebak dalam satu kita merasa aman saja dengan seorang, tapi dengan Allah pun kita merasa aman apa? Begini Teh Ceci -te -te ya, sebenarnya hmm. tidak semua yang merasa aman dengan manusia itu menyebutkan Allah. Hmm. Tidak semua Artinya manusiawi banget hmm. Kalau misalnya saya lagi bawa mobil Di tengah hutan gitu Tiba-tiba di belakang saya ada mobil hmm. Terus ternyata dia polisi hmm aman merasa aman nggak? Ya. Kalau saya merasa aman itu apakah menyutukkan Allah itu hmm. namanya hmm. merasa aman yang sifatnya manusiawi, hmm. itu manusiawi banget gitu hmm. ya, itu. Nah, e, ibu waktu mau melahirkan begitu kata suspek dokternya udah datang kok, ya. ibu apa yang rasakan? Nah, apakah hmm. ibu menyutukkan Allah karena ada dokter? Nggak hmm. juga kan? Nah, jadi gini, saya, eh, eh, eh, saya, ya bahwa yang namanya aman itu ada yang merasa aman dengan orang itu ada yang manusiawi banget manusiawi. Jangan berlebihan mungkin ya. Nah, tapi kita jangan beranggapan bahwa hanya dia yang memberikan keamanan. Kita bilang. Hmm. Ya Allah, terima kasih yang kau memberikan keamanan lewat orang iya, ini. Iya. Ya Allah, saya merasa aman. Iya, iya. Setelah dokter datang. Iya. Kita yakin, keamanan itu datang dari Allah. Tapi kan ada medianya, iya. yaitu dokter yang menangani proses persalinan kita. Pertanian ibu-ibu, bukan kita. Ibu-ibu, <laughs> kan gitu. Kita ketukar. Kita ketukar ya. <laughs> ya baik, siapa lagi yang mau bertanya, silakan Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulina, ya. Saya mau bertanya apa bedanya keamanan dengan perlindungan? Iya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini keamanan dan perlindungan. Jadi ini Apinya, kayaknya artinya sama ya, uh, Pak Ustaz. Tapi sebenarnya beda, Teh. Uh -huh. Jadi gini, Bu, memang beda itu keamanan dan perlindungan. Gini, kalau perlindungan itu biasanya Allah lindungkan sebelum kejadian. Itu perlindungan. Sebelum kejadian Tapi itu sebenarnya bentuk keamanan yang Allah berikan pada kita nah, ya. Tapi memang Allah berikan itu sebelum kejadian nah, Misalnya gini uh, Saya sebut sajalah uh, Apa ya uh, Parkir mobil Begitu parkir di situ Tiba-tiba ada orang Pak Pak, pindah Pak Itu tempat saya Padahal kan sebenarnya Siapapun bisa parkir di situ Saya sebagai manusia enak gak? Ya saya udah mau belok itu, itu saya pak, gitu, nah, enak saya. Hmm. Kalau saya turun orangnya bodinya gede, kan <laughs> gitu ya. Akhirnya <laughs> kalau berantem juga saya kalah. satu poin. <laughs> gitu. Akhirnya saya pindah. pas pindah itu, ternyata di sana penuh. astu saya benar. maaf ya, misalnya saya marah-marah. ngajarin nah, dia. Ya, ya. nah, gitu ya. Sebagai manusia lah gitu ya. Nah, Oke okay lah, dah aja akhirnya saya dapat parkir di ujung sana jadi mau ke mall itu jalannya jauh <tuk> ceritanya begitu saya keluar dari mall <tuk> banyak orang di tempat yang tadi, tadi itu yang, yang saya parkir, ah, ya. yang mau parkir itu. <tuk> ada ada, itu ada apa? itu ada baliko <tuk> tempat iklan itu runtuh jatuh ke mobil, mobil itu ke nah itu namanya perlindungan ketika saya diusir Usir. ya enak tapi aduh ya Allah Ya. nah itu saya ini ada pengalaman sedikit pengalaman pribadi nggak apa-apa di situ saya naik bis dah ya. gitu naik bis gitu begitu naik bis saya udah duduk udah bapak bapak dek-dek waktu itu saya masih muda dek de. saya mau duduk sama istri saya di situ ya padahal kalau bilang bisa nggak gitu eh, dek-dek binasit ya. sama lihat Boh ya apa yang terjadi di Puncak Pas itu kan Bandung Jakarta iya, iya. tidak dulu kan di situ lewat Puncak di Puncak Pas itu begitu belok mobil malah lalu kecelakaan wah kecelakaan ternyata tempat duduk saya itulah si bapak itu yang meninggal karena si tabrakan itu pernah persis kan dibelokan ya gitu kan. Saya tahu enggak? Alhamdulillah ya Allah. Saya bukan alhamdulillah enggak si apa itu meninggal, Awas. Awas takut ibu-ibu ya, salah paham ya. Iya, kalau persepsi saya, saya, katakan itu perlindungan. Ya. Jadi begini Bu, dari dari dari analisis ini Allah. Ya, ya. kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menjelaskan. Hmm. Jangan digisuuzon jangan-jangan itu perlindungan. Lindungan. berarti kalau perlindungan artinya menyeluruh ya? ya. jadi sebelum kejadian berarti Allah sudah melindungi. Ya. tapi kalau setelah kejadian berarti Allah hanya memberikan keamanan, nah, keamanan saja. jadi nah. on location, okay. ya, yeah. on the spot <laughs> Kalau bahasa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kalau bahasanya kalau begitu yeah. on location, mm, on, on the spot, spot. itu kita itu diberi keamanan. Amin, amin, tapi ya. kalau sebelum itu namanya Terima kasih. Ia baik. Senangnya berikut, silakan. Assalamualaikum, nama saya Hani. Iya. Tanya pertanyaannya bagaimana dengan seseorang yang meninggal dalam kecelakaan? Apakah itu artinya Allah tidak memberikan Nikmat keamanan? Iya. Hmm. Oh. Berarti nyambung juga ya, yang ya, tadi berita apa? Ya. <laughs> Jadi begini, memang diakui ada yang bawa kendaraan kemudian Alami kecelakaan. Apakah Allah tidak memberikan keamanan? Hmm. Iya. Begini. Sebelum saya bicara itu, perlu dibahas dulu. Kecelakaan itu ada dua. Ada yang takdir, ada yang pilihan. Kecelakaan itu ada dua. Ada takdir, ada pilihan. Saya bawa mobil, ugal-ugalan. Mending kalau mobil balap. Ini bukan. Sembalap. Mobil sembalap. <laughs> wow, mobil tua, bawa di jalan tol, sih salah gitu banyak udah gundul ya kalau mobilnya mobil balap sih ya nggak ya. masalah gitu ya bukan nggak masalah maksudnya kecelakaan juga lah terhormat ini mobilnya udah butuh ternyata mengalami kecelakaan ini bukan apa? ini namanya kesalahan pilih itu pilih hmm. itu ya. Tapi... ya karena takdir itu ada ada yang pilihan ada yang takdir ini kalau misalnya Allah itu maha memberi keamanan hmm. artinya gini bahwa E, ada saat dimana kita sudah sudah membawa kendaraan dengan baik seluruh rambu-rambu kita ikuti eh orang lain yang unggal-unggalah kita mengalami kecelakaan nah itu disebut kita sebut sebagai musibah atau ujian dan itu takdir karena itu bukan pilihan kita, iya. ya, bukan pilihan kita. Hmm. Tapi kalau kita bawa kendaraan ugal-ugalan, hmm. sepertinya kita, kita tidak bisa bilang kenapa hmm. itu takdir, hmm. itu musibah bukan itu pilihan kami, itu pilihan karena, nah makanya apa? Makanya kita jangan sembarang mengatakan musibah atau apa. Itu ada yang pilihan sebenarnya ya. Mohon maaf misalnya di kota-kota besar ya di Bandung ibu-ibu ya yang saya tahu kalau hujan hmm. tuh terjadi banjir cilentang namanya kan? apa tuh cilentang hmm. tuh gini kalau banjir ya itu eh kalau banjir kalau hujan hmm. itu jalan tuh banjir hmm. nah, orang bilang Bandung kena musibah kena musibah hmm. itu kelihat gak banjir gimana, gimana? gorong-gorongnya kecil-kecil terpenuhi dengan sampah gimana gitu karangan kan? drainasenya jelek hmm. begitu hujan banjir jangan bilang musibah hmm. itu kelakuan kita berarti ada kalau ada itu. campur tangan kelalaian dari kita sendiri nah, atau, ya jadi kalau ada kelalaian manusia Itulah kelalaian manusia. Nah, yang namanya Allah itu Maha memberikan keamanan. Boleh jadi orang itu mendapatkan keselakaan, tapi sebenarnya dia tetap dalam keamanan Allah, karena keselakakannya itu bukan karena ulah jelek dirinya, tapi betul-betul merupakan musibah karena ulah orang lain. Ya. Jangan kemana-mana, titik yang kau buatkan kembali selanjutnya yang satu ini, tetap bersama kami Insya Ya, Alhamdulillah, kita sudah memasuki segmen keempat, itu artinya nanti Taham akan memberikan kesimpulan kesimpulannya seperti apa Tapi sebelumnya saya akan bertanya dulu nih, Bentuk keamanan kepada manusia itu dalam bentuk apa, Pak? Amin, kita bisa berikan atau uh, Allah berikan kepada hambamu itu seperti ini Ya, Allah itu akan memberikan uh, keamanan pada manusia dalam bentuk masa-masa. Pertama adalah keamanan yang Allah berikan dalam bentuk hidayah. Hmm. Jadi kalau gini, kalau kita merasa nikmat, ya ibu-ibu kan jauh-jauh dari Bandung kesini kan ini nikmat haji hmm. di Cisewan gitu kan apa ya, ya. jadi ibu-ibu merasa nikmat datang ke pengajian dapat ilmu. nikmat kalau nggak dapat ilmu nikmat beramal soleh gitu nikmat kalau udah nolong orang ya. nikmat gitu kan ada yang gini ya nah, ada saudaranya dia datang ke rumah ibu gitu e, neng bisa e, bantu ibu nggak ada nggak uang sejuta ada gitu ya bu. bu. Ibu, ada saat dimana Ibu udah ngasih bantuan si Juta gitu ya. Juta gitu. Pas suami pulang, ayah, alhamdulillah kemasa kita tante ke kesini. Dia tuh butuh uang, alhamdulillah. Ayah ya, saudara-saudara tuh kalau ada apa-apa tuh ke kita. kita, kita mama mamah sambil menunggang. Ada kan yang gitu sih ya. Ibu-ibu disini. Tapi ada juga eh teh teh kieu ye ieu ye begitu suami perang ayah mama mangga ngerti ya, saudara teh ke kita ada minta tolong tuh emangnya ya ayah cuma kita emangnya mah kita bang oh, oh, oh, oh. anu si ada tuh saudara-saudara yang lain ke kita aja mangga mangga ngerti gua ya. nah, kalau ibu-ibu di sini kalau dapat ke, bentuk keamanan yang Allah berikan tuh apa udah menolong orang sukses ya, gitu ya. Udah meringankan beban orang lain tuh seneng Itu tuh sebenarnya keamanan yang Allah berikan pada kita gitu loh. Nah, jadi yang pertama bentuk keamanan yang Allah berikan tuh merasa nikmat, Merasa bahagia ketika kita sudah melakukan suatu amal saleh. Itu yang saya sebut yang saya sebut dengan istilah keamanan dalam bentuk ridha Allah. Kemudian Bentuk keamanan yang kedua yang Allah berikan adalah Katanya kalau kita selalu menyukuri apa yang Allah berikan iya Disyukuri selalu apa yang Allah berikan gitu ya uh, Diberi hidung kayak begini ah, iya, Kan iya. ada yang ah, Ini kan harus agak berombak yeah. gitu Memang misalnya mentang-mentang ada duit banyak mm. gitu Kok pipinya ini Nah, itu berarti mm -hmm. dia tidak syukur Jadi orang bentuk pertolongan yang Allah berikan mm -hmm. Kita selalu mensyukuri Apa yang ada di gengakan kita mm -hmm. nah, Kemudian yang ketiga mm -hmm. Bentuk keamanan yang Allah berikan itu Kita selalu bersabar dengan apa yang ya, menimpa Allah. diri kita Karena kan hidup itu pasti akan diwarnai dengan ujian mm -hmm. uh, Ujian kenikmatan Tadi dengan syukur Dihadapinya mm -hmm. Ujian penderitaan Dihadapinya dengan sabar mm -hmm. Nah Kemudian bentuk keamanan yang Allah berikan kepada manusia Yang keempat adalah ketika kita kita itu memiliki semangat untuk e, belajar agama ya, Itu bentuk keamanan Sebab seperti ini ada kaitan dengan yang saya tadi sampaikan Bahwa Allah memberikan keamanan pada manusia Maka manusia perlu mempelajari apa saja rumus-rumus aman menurut Allah Seperti begini deh Ibu beli mobil beli motor. Hmm. Itu kan ada uh, apa supaya motor ibu awet. Ya, gimana? Hmm. Supaya handphone ibu awet. Ya. Cara mengganti Ada bukunya. Oh, ada bukunya, hmm. tanya ke BPR. Jadi <laughs> ada bukunya ya kan <laughs> kalau beli motor tuh gimana gimana kan gitu. Hmm. Itu supaya apa? Supaya awet. awet. Nah, nah. Supaya aman. Gitu kan? harus diganti rantainya kalau sekian hmm. 1.000 kilo supaya aman. Hmm. Nah, kalau kita ingin dapat keamanan dari Allah, Allah. pelajari Al-Qur'an. Karena di situ ada bahasa-bahasa yang mengantarkan pada keamanan ya. nah, hmm. Oke. Okay. Simpelanya... kalau kita simpulkan dari pembicaraan kita adalah al-mukmin artinya Allah yang memberikan keamanan. Dengan keamanan yang Allah berikan, kita diharapkan hmm. mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Tentu saja keamanan yang Allah berikan itu harus juga ada ikhtiar kita hmm. Ikhtiar manusia Maka berikhtiarlah kita Untuk selalu di wilayah yang memang Secara logika memang kita Akan aman gitu ya. Hmm. ya. E, kalau udah tahu bahwa Tubuh kita ini banyak masalah Asam urat tinggi, kolesterol tinggi tekanan darah tinggi, ya kan gitu gula darah tinggi kalau ingin aman, ikuti dong anjuran dokter, apa yang boleh dimakan apa yang Ayang tidak bisa. boleh, itu artinya apa? Allah akan memberikan keamanan tapi manusia juga harus Istiar ya. menciptakan keamanan-keamanan itu. Ya. Gitu nah, kemudian yang tidak kalah penting, karena Allah itu al Almukmin, Maha memberi keamanan, maka untuk e, meraih ketenangan jiwa dari keamanan yang Allah berikan, tentu saja kekuatan doa itu merupakan bagian yang tidak boleh dilupakan. Dan kekuatan doa itu merupakan bagian dari keyakinan bahwa Allah yang Maha memberikan keamanan. Begitu doa-doa kita kuat. Ya, maka semoga keamanan yang Allah turunkan juga handal. Ya. Itu diantara sejumlah kesimpulan yang Insya Allah ya, Baik baik terima kasih Pak Am dan semoga saja ya apa yang Pak Am sampaikan kita bisa merasakan keamanan, terutama nyaman kita, aman kita kepada Allah dan semoga nanti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan bagi bangsa kita ya Pak Am ya. Ya bagi bangsa kita, rumah tangga kita, lingkungan keluarga kita dan bagi masyarakat kita, iya baik pemirsa, terima kasih atas kebersamanya. Tidak terasa satu jam sudah kami memanjang anda. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan tivi an setiap hari senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sepi biasa sebelum berpisah, sesuatu itu penting, tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya fikirannya pamit undur diri bersalawam dan ibu yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.